Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah Alhamdulillah Na'amadhu wa ala s-sa'inu wa wa ala s-sa'inu wa ala s-sa'inu Wa ala'udhu min sururi anfusina wa min sayyati amalina Man yadithillah wa namudillalah wa man yudilhu falahadiyalah قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مَشَاءَ أَنْ نَجْعَلَ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ لِلَّهِ وَجَمَاعَةً سَكَّانَ يُمْكِنُ مُسْلِمُونَ dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hailallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat, masih diberikan kesehatan dan juga kita alhamdulillah bisa menjalani ibadah puasa kita yang pertama ini. Mungkin-mungkin Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita kesehatan mungkin Mungkin Allah memberikan kita umur barokah dan terus bisa melakukan ibadah kepada Allah diberikan istiqomah untuk menjalankan amalan-amalan menjalankan sholat dan juga kebaikan kebaikan yang lainnya. Bapak-bapak ibu-ibu enak, enak. sahurin apa? Namun, yang apa yang kau hmm? lakukan? La Daki yang apa? Daki yang apa? Hah? Kau yang ini? Daki yang berarti? berarti. Hmm. Mas Beni, apa yang lakukan? Barbar? Ha? Mas Bayu? Ini, dikatakan? Mas menang, aku, Indonesia? Hah, ha? kan? Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini kita diberikan nikmat di waktu-waktu yang ada itu adalah waktu yang kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Nggih, kita diperintah perintah untuk banyak berdoa. Ya, jadi doa ini diperbanyak ketika di bulan Ramadan. Ya, karena saat kita berpuasa baik ketika kita makan sahur atau saat kita itu berbuka puasa, termasuk juga di siang hari ketika kita menahan lapar, menahan haus itu semua kalau kita memanjatkan doa pada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu akan mudah dikabulkan Maka akan mudah dikabulkan Insyaallah dia jadi perbanyak dong dua. Jadi dunanya ini diperbanyak ketika bulan Ramadan Kesulitan itu banyak sekali Mungkin yang sakit Mungkin yang utamnya oke ya? iya apa yang saya ingin menggunakan kue Pak Kacin? Pak Kacin boleh makan? Pak Kacin boleh makan? Gak-gak! Apa yang saya ingin menggunakan Ya, saya ingin menggunakan kue utam? Berarti saya ingin menggunakan nas Apabila pas bulan korepatan itu boleh habis Ya, mudah-mudahan menggunakan kue utamnya cepat Kue utamnya, Ketika itu, orang berdoa agar do'a supaya terlepas dari banyaknya utang. Pripun ngene? Allahumma ha? Pripun, Mbak? Nah, Allahumma inni a'udzu bika minal ammasami wal makrabi. Ya, diulang lagi di Bani Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami ma wal makhrami. Ini adalah doa ya Allah aku berlindung kepadamu dari banyak dosa. Dan aku meminta perlindungan dari kepadamu dari banyak berutang. Ya aku minta perlindungan darimu dari banyak dosa karena banyak ku untang Jadi banyak ku untangnya disitu Namun ya tetap dilunasi Banyak dongah tapi ora dilunasi ya berdoa di tabi terus, di terus Malah mau mengejari ya, usahakan untuk ya Kita mimpu berutang seperlunya saja Tidak berat-beratkan diri Terutama sayang nong-nong gitu Biasanya Nusafe waktu ini Jalan motornya apa ini di Simba Mbak? Jalan motor apa biasanya? Biasanya Ha? Ninja? Astagfirullah Padahal omanya kaya kebukaan ya Kaya motornya Ninja Ya Pak? Simba Mbak ya, Raysom go motor Ninja Maksud Simba-Simba go motor Ninja ya Raysom Nusafe waktu ini motor Ninja MCU, iya kayu? Ninja Evi terus apa menyebut? Ya. Haa? Niyoknya orang-orang kelas kalau saya menang-menang Maksudnya orang-orang Maksudnya orang-orang Maksudnya biasanya orang Kecuali Yusuf mungkin Ini Yusuf? Yusuf Haa? Bapaknya Kuasa ya Yusuf? Iya. kuasa Nah, baik Kita lihat sama satu ayat dalam Al-Quran sini membicarakan tentang masalah siang al tapi di situ membicarakan tentang doa. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza sa'ala kalibadi anni fa inni qarib. Udhi buda wa tadzaa iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi anna allahu yasmun. Allah Subhanahu wa berfirman jika sa'ala kalibadi hamba-Mu itu bertanya tentang Aku maka katakan bahwa Aku itu doa jadi Allah itu dekat tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menetap tinggi di atas as di langit sana. Namun Allah itu begitu dekat dengan hambanya Kalau ada yang memohon doa, maka Allah itu akan mudah kabulkan. Kemudian fa inni aku itu begitu dekat uji buda wa Aku itu akan mengabulkan doa dari orang yang memohon doa. Aku akan mengabulkan doa dari orang yang memohon doa. Jadi doanya itu akan Allah kabulkan. Jadi kita harus besar harapan. Maka faliyas faliyas tadi buli maka Allah itu akan mengabulkan. Ya maka mintalah pengabulan doa itu padaku, yaitu pada Allah wariyuk minubi dan berimanlah kepada Allah laal laqob laal Maka ya agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maka kalau jemaat kalian lihat ayat ini membicarakan tentang masalah doa. Kita diperintahkan untuk banyak berdoa dan ayat ini ini dalam pembahasan masalah siang Ramadan. Dalam masalah puasa Ramadan, Ramadan. Allah perintahkan supaya kita terus berbanyak doa, berbanyak doa, berbanyak doa dan ini menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan itu adalah kesempatan yang terbaik untuk berdoa. Jadi bulan Ramadhan dapat kita sebut bulan Ramadan itu adalah bulan untuk berdo berdoa. Bulan untuk berdoa yaitu kita perbanyaklah pada bulan Ramadan ini. Maka perhatikan para jamaah ada di sini tiga waktu yang utama yang kami sebutkan di sini ya waktu-waktu tersebut. Itu bisa doa-doa kita itu dikabulkan So yang pertama di waktu sahur Sahur biasanya jam pintar nah, Jam sekalang atau jam tiga Jam, jam sekalang Tawar sehingga setengah lima Jangan ya, tidak boleh makan ketika sahur Bayu jam pintar bayu Jam kali paling kue Makan bala-bala -bal tak? Iya gak kue Ya. Jadi makan sahur ini maksudnya waktunya mepet memet subuh yaitu sekitar jam setengah empat sekitar jam empat pagi itu gunakan waktu tersebut untuk banyak doa ya kita gunakan waktu tersebut untuk banyak doa. Nabi sawal itu katakan kasak kalau -um pakai Nabi sawal di Baroka makan sahurlah kalian. Karena dalam makan sahur Itu terdapat barokah Karena dalam makan sahur Itu terdapat barok barokah Karena ketika sahur Di antara maksudnya adalah Malaikat itu banyak yang turun ke dunia Ketika sahur ya Allah itu Begitu dekat dengan manusia Siapa saja yang memanjatkan doa Minta apapun Maka Allah akan kabulkan Sebagaimana disebutkan dalam hadis Inna bil fī layli laṣaqa lan waqiqa harjul muslimin yasallā Allāhu min dunyā wal ākhirah illā aṭāhu iyā wa Yaitu di setiap malamnya, ya wa kullal setiap malamnya Allah itu memberikan kesempatan, yaitu di suatu waktu yang jika satu orang itu berdoa saat itu maka dia berdoa untuk urusan dunia, tadi urusan utang misalnya, ya, ada keluarganya yang sulit, ya, pingin urusan-urusan yang mudah atau urusan akhiratnya? Urusan akhiratnya apa? Minta apa? Surga. Nggih, kita minta sur surga dan diselamatkan dari neraka. Ya, kita minta dalam urusan akhirat juga. Maka kata Allah subhanahu wa taala di surah al maka Allah akan mengabulkan doa-doa tersebut jika kita doa ketika malam hari. Nah dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya dimaksudkan dengan waktu tersebut adalah hina yaqoosul sulailil akhir, yaitu ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, yaitu sekitar jam setengah dua. Nih sampai jam subuh sampai waktu subuh. Nih waktu yang sangat bagus untuk banyak banyak berdoa. Jadi banyak banyak bangun malam, rajin bangun malam, banyak doa ketika itu banyak mohon ampunan. Kemudian banyak mohon kemudahan kesulitan apapun panjatkanlah saat saat itu. Jadi tadi sekitar jam kita, setengah tiga sampai waktu subuh antara waktu tersebut itu waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian waktu yang kedua Yaitu waktu di siang hari saat kita itu berpuasa. Nabi saw. Nabi bersabda: Sana satun, la turotu da watuhum. Ada tiga orang yang dia Doanya itu tidak tertolak, yaitu di antaranya kata nabi saw aswimu kat hina yuftil wajat watul malum. Kata nabi saw ada tiga orang di antaranya yang doanya yang bermuskatjar. Yang di ya, sini disebutkan ada mungkin yang adil, yang kedua itu orang yang berpuasa ketika ketika dia itu berpuasa. Jadi di siang hari, saat-saat dia menahan lapar, saat-saat dia itu menahan harus nih ketika itu doanya itu mustajab kemudian doa orang yang terzolimi jadi tiga orang ini diantaranya disebutkan orang yang sedang puasa Kan di disiang hari kan penuh lapar gin berulah sarapan jadi keadaannya itu benar-benar butuh sama kalau orang itu lapar terus ngemis ngemis ya jorok bantuan jorok bantuan ngemis itu artinya wongnya sangat-sangat butuh maka ketika dalam keadaan butuh seperti itu Allah itu kabulkan doanya, ya Allah itu kabulkan doanya. Maka jangan kusan kusan ketika puasa, ini misalnya habis soal adzabur, kemudian perbanyak doa, kemudian setelah habis sholat asar perbanyak doa atau waktu-waktu yang ada. Kemudian yang terakhir waktu yang ketiga adalah ketika buka puasa. Dalam hadis disebutkan salah satu naqaratud da'watuhum, ya, ada tiga orangnya doanya tidak tertolak dalam riwayat yang lain disebutkan wasa'i wasa'i hatta yuftir. Ya, wasa'i ketika yuftir. Ya, kalau yang tadi yang pertama itu dikatakan wasa'i hatta yuftir. Nah, dalam sini dikatakan orang yang berpuasa ketika dia buka puasa. Ya, misalnya on azan sebelum kita atau waktu-waktu menjelang kita itu buka puasa terus panjatkan doa doa ini doanya nikut terserah panjatkan doa terus panjatkan doa terus ketika azan itu tiba lalu buka puasa ya kita nanti buka dengan moco bismillah ini moco bismillah ini ketika makan ini karena baca salam itu ajarkan kepada seorang sahabat sambilah bacalah bismillah ketika makan kemudian setelah itu ambil wortel kurma, dan itu boleh wortel buat apa? Apa tuh itu? Baca teks, baca teks, yulie, terus baca doa ketika buka. Zhalad <Kapiti> zomaku wabtalailurku wasabahal ajiro insha Allah. Ini doa asing dihafal lagi, ketika buka baca doa tadi lalu setelah itu bisa perbanyak doa lagi saat sudah buka puasa tadi, tadi ini menjamtain tadi ini kesempatan juga untuk berdoa mohon hajat apapun ya Allah ucap utangku ini oke ya mudah-mudahan gantung diri cocengin udah gantungin waten ya Allah aku ini utamanya oke okay. tolong diberikan kemudahan Ya diberikan kemudahan supaya terangkat dari kesulitan ini. Ya Allah, kutuk kutuku ini sakit. Ya tolong di segera disembuhkan. Ya terus banyak doa ketika itu, maka Allah Subhanahu Wataala akan kabulkan doanya. Jadi ada tiga waktu di sini, gih. Tiga waktu ketika puasa doanya ini terkabul sekali. Yang pertama tadi ketika makan sahur. Yang kedua. Ketika berpuas Berpuasa Yang ketiga Saat buka puasa Jadi ingat diulang Yang pertama Ketika makan saat Saat Perbanyak doa Perbanyak doa terus Kemudian yang kedua Ketika berpuasa Yang ketiga Saat buka puasa Jadi undang-undang Allah Taala Ujahkan urusan kita kita terus memperbanyakkan doa kepada Allah sembari wakil dan yakin bahwasanya doa, doa tersebut itu akan dijawab dikabulkan. Terus perbanyak doa, terus perbanyak doa. Allah katakan, Ouni As Taji Berdoalah kepada Aku, maka Aku akan mengabulkan doa doa kalian. G ini semua, g kalau jamaah mudah-mudahan kita puasa hari ini, puasa pertama kita mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan terus kita perbanyak doa dan mudah-mudahan kita terus diberikan kemudahan hingga akhir Ramadan bisa terus hadir di masjid bisa terus istiqomah dan seterusnya kita melakukan amalan-amalan kebaikan yang banyak di bulan Ramadan ini dan mudah bulan Ramadan kita diberkahi. Nah, itu bahwa yang kita bahas kita bekalikan juga kepada teman-teman jemaah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.